Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Minggu 31 Juli 2016 dibacakan Ardian Syah 9 terduga pelaku kerusuhan Tanjung Balai diamankan YLBHI sebut adanya penyelewengan dana eksekusi hukuman mati Erdogan akan tutup Akademi Militer Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM Berita ini juga bisa anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM Udarlun polisi mengamankan 9 orang terkait kerusuhan yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, Jumat malam. Kerusuhan mengakibatkan perusahaan hingga pembakaran sejumlah rumah ibadah umat Buddha. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan ada 9 orang yang diamankan. 7 orang diduga melakukan penjarahan, 2 orang terekam CCTV saat melakukan kekerasan pada saat peristiwa terjadi. Tito mengatakan telah menambah pasukan Polri dan TNI, Untuk mencegah timbulnya kembali gesekan di Tanjung Balai dan digelar pertemuan antar tokoh masyarakat. Kapolri berharap semua daerah di Sumatera Utara tidak terprovokasi dengan kabar yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sudah pengacara publik sekaligus Direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani mengungkapkan dugaan penyelewengan dana anggaran pada pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap 3. Dana tersebut merupakan anggaran untuk melakukan eksekusi terhadap 18 orang terpidana mati. Namun anggaran tersebut telah habis terpakai meski hanya 4 orang yang dieksekusi mati tahap 3. Julius mengatakan anggaran untuk eksekusi mati diberikan kepada dua institusi yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Untuk mengeksekusi seorang terpidana mati Kejaksaan Agung mendapat 200 juta rupiah sedangkan Kepolisian mendapat 247 juta rupiah. Artinya dibutuhkan anggaran Rp447.112.000 untuk melakukan eksekusi terhadap satu terpidana mati. Selain itu ia menduga anggaran eksekusi mati juga menjadi bajakan kejaksaan dan kepolisian. Sudarlun Presiden Turki mengatakan ingin menutup Akademi Militer dan menempatkan dinas mata-mata dan kepala staf militer di bawah kontrolnya langsung. Recep Tayyip Erdogan mengatakan usulan itu akan diajukan kepada Parlemen. Ini merupakan rangkaian langkah terbaru dalam pembersihan besar-besaran yang dilancarkan setelah kudeta yang gagal pada 15 Juli. Pihak berwenang mengatakan Fethullah Gulen berada di balik kudeta militer yang menewaskan setidaknya 246 orang. Ulama yang berbasis di Amerika Serikat itu berkali-kali membantah tuduhan tersebut. Sekolah-sekolah militer akan ditutup dan mereka akan mendirikan sebuah universitas pertahanan nasional. Turki mengumumkan perombakan militer pada Kamis termasuk pemberhentian tidak hormat 1.700 prajurit. Sekitar 40 dari jenderal telah dicopot sejak kudeta militer. Sudarlun sejumlah pemberontak menyerah kepada pasukan pemerintah dan puluhan keluarga telah meninggalkan kawasan timur kota Aleppo yang terkepung melalui koridor kemanusiaan. Mereka mengatakan warga sipil dibawa naik bus ke tempat penampungan sementara. Laporan itu menunjukkan gambar orang-orang sebagian besar perempuan dan anak-anak berjalan melewati tentara dan masuk ke dalam bus. Dikatakan mereka dibawa ke tempat penampungan sementara, tapi tidak disebutkan rincian lebih jauh. Laporan tersebut juga mengatakan beberapa pemberontak telah menyerah kepada pihak berwenang. Sebelumnya Rusia, sekutu pemerintah Suriah mengatakan empat koridor keluar akan dibuka. Namun oposisi Surya mengatakan itu sekadar taktik pemerintah untuk merebut kembali seluruh Aleppo. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Sedalun hujan deras yang mengguyur Kota Ambon mengakibatkan empat rumah warga di sejumlah kawasan rusak parah karena tertimpa longsor hari ini. Data tersebut diungkap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. Kepala BPBD Kota Ambon, Enrico Matitaputi mengatakan sejauh ini terdapat lebih dari 20 titik longsor yang tersebar di sejumlah kecamatan di Ambon. Selain menghancurkan rumah warga, longsor juga mengakibatkan sejumlah talut mengalami kerusakan seperti yang terjadi di kawasan Batu Gajah dan Ahuru, kecamatan Sirimau. Selain itu, ia mengaku hujan teras yang mengguyur kota Ambon juga menyebabkan akses jalan di kawasan Gunung Nona Amblas. Akibatnya baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintas di jalan tersebut Sudarlun ban kapten dipastikan melilit di lengan Neymar saat membela timnas Brazil dalam Olimpiade Rio de Janeiro 2016 Neymar mendapat kepercayaan untuk memimpin pasukan tim samba pada pesta olahraga terbesar di dunia Hal tersebut sebenarnya tidak mengejutkan mengingat Neymar adalah pemain paling senior di skuad Brazil untuk Olimpiade saat ini Sebelum mendapat jabatan kapten, Neymar sempat bicara empat mata dengan Rogiro Mikali, selaku pelatih Brazil untuk Olimpiade. Dalam dialog tersebut, ia berhasil meyakinkan sang pelatih. Jabatan kapten sebenarnya bukanlah hal baru bagi Neymar. Sang bintang FC Barcelona mengemban tugas serupa pada Copa America 2015.